Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh qulubina fa asbahna bi Ashhadu an ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Maha Suci Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, Hai Rabu tanggal 3 Juni 2009 atau bertepatan pada tanggal 9 Jumatil Akhir 14.30 Hijrah. Tentunya di dalam acara yang selalu kita nantikan yaitu Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Apa kabar anda, Bumi di rumah pada pagi hari ini? Kami berharap anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang terbaring sakit Mudah-mudahan Allah sekiranya mengangkat penyakit tersebut Amin ya Rabbul Alamin Pemirsa sebagai seorang manusia tentu kita ingin untuk selalu menjadi yang terbaik Melakukan perubahan-perubahan diri untuk selalu menjadi yang terdepan Namun terkadang di tengah jalan ada saja kendala yang kita temui Sehingga keinginan tersebut tidak semua kita bisa wujud Bahkan terkadang berbalik dari keadaan yang sebenarnya. Seperti apakah perubahan diri itu? Untuk itulah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang lebih jauh tentang seperti apa perubahan diri bersama seorang narasumber yang sudah hadir bersama saya, yaitu Ustadz Haji Asri Ridwan MA. Assalamualaikum. Assalamualaikum wr. Wb. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Selamat sekali kita nggak pernah ketemu ya tadi. <laughs> sudah sampai 5 atau 6 tahun yang lalu ya Saudara. Dua tahun ya. Sama-sama <laughs> dua tahun. Ya. Tapi keluarga sehat Jepot ya Alhamdulillah Dan terima kasih sudah berkenan hadir pada pagi hari ini Pemirsa Ustaz Asli Ridwan merupakan Ketua Yayasan Media Amal Islami ya Dari Parung ya Ustaz ya Dan pemirsa sebagaimana biasa kami tidak saja berdua Pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu yang selahan Allah cukup banyak Ibu-ibu dan bapak-bapak dari Majelis Taklim Babul Iman dari Sahajo, Jakarta Selatan Assalamualaikum Apa kabar? Ibu, Bapak, Alhamdulillah Sehat semua ya Suami atau istri tinggalin pagi-pagi gak ada marah kan Bu? Ya, ya. <laughs> Baik, Bu, terima kasih Sudah berkenan hadir pada pagi hari ini Dan pemirsa kami juga Pada segmen berikutnya nanti Mengajak Anda untuk berdialog dan berpartisipasi Di acara ini, silahkan menghubungi kami Di 574-3476 Bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya Dan 021-574-3478 Bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta namun kami mohon dengan sangat agar pertanyaan atau tanggapan yang ada sampaikan nanti sesuai dengan tema yang kita pada bincang, eh, yang kita bincangkan pada pagi hari ini yaitu tentang perubahan diri baik selahlin hmm. sambil menunggu uh, apa namanya kita berinteraksi lebih jauh gitu bisa nggak diberikan kepada kita sedikit tentang seperti apa sih perubahan diri itu khususnya kita sebagai orang yang uh, beriman gitu ya yeah. silahkan idealnya itu seorang muslim itu dengan bergantinya hari bulan tahun terjadi perubahan-perubahan itu sekarang hmm. baik maka ada perbedaan antara change dengan transformasi transformasi jauh lebih tinggi yaitu baik dan lebih baik hmm. kita tidak ingin jalan ditempu tempat dengan bergulirnya semua keadaan terus mm -hmm. kita terus memacu baik dan lebih baik yeah. jadi dengan begitu maka hidup yang kita jalani penuh semangat yeah. penuh bergairah. Mm -hmm. karena kita tidak hanya membangun kehidupan dunia tapi juga kita akan membangun untuk kehidupan akhir sebagai seorang muslim tentunya tidak hanya sebatas dunia ya yeah. ada yang lebih jauh ya iya yeah. akhirat itu Itulah yang harus kita luluskan hari ini mm -hmm. planning yang kita bangun tidak hanya membangun rumah indah di atas bangun kuburan yang indah dengan amal ibadah oh, <laughs> Menarik nih, tidak tijet-tijup hanya membangun rumah yang indah di dunia, tapi kita juga harus mempersiapkan kuburan kita yang indah nah, ya. Duplisan merbiad lagi, satu kehidupan di balik kubur sana. Baik. Okay. Saya sebelum berbicara lebih jauh, tadi uh, Ustaz menyebutkan tentang change dan transformation ya. Change itu hanya merubah sesuatu, tapi kalau transformation, sesuatu itu harus lebih baik dan baik, lebih baik. Ya. Kita tahunya sekarang kita selalu hanya diajak untuk berubah, change or die gitu yang biasa kita kenal ya. Iya. Ya. Artinya itu tidak cukup. Ya? ya, jadi kita tidak hanya baik, tapi harus lebih baik. Seperti hmm. kata Nabi, hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya. Yeah. Jadi menjadi seorang Muslim idealnya hmm. tadi ada terjadi perubahan-perubahan sehingga tidak jalan tempat. Hmm. Kalau orang bilang kayak pontogi atau pontogi nggak gede-gede segitu gitu aja. <laughs> nah, tapi di sisi lain, uh, ketika kita tidak melakukan sebuah perubahan, gitu ya, apa sih dampak yang akan terjadi kepada kita? Sobat kita tidak melakukan perubahan, kita akan termarginal, tersingkis dalam pentas kehidupan. Yang kedua, opportunity, peluang menjadi hilang. Hmm. Sebab kita pasif. dia menunggu orang sudah kemana-mana, kita di situ aja, hmm. Betul saja jalan di tempat. Hmm. Oke. Okay. Ustad, uh, nampaknya kita harus jeda sesaat karena uh, sudah azan, gitu ya. Pemirsa dimanapun anda berada, saat ini kita sudah memasuki waktu subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang masuk pada pukul empat lebih tiga menit, dan kami akan kembali setelah kita menyaksikan azan subuh berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hikmah Pagi Televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita berbincang tentang perubahan diri bersama Ustadz Haji Aslih Ridwan MA. Dan bagi Anda yang ingin berdialog bersama kami, silahkan menghubungi kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik Ustadz Ahli, uh, Ustadz Aslih, saya agak-agak susah menyebutnya pagi-pagi ini. Mm. Dibuang dulu Biar <laughs> ya, lebih mudah nyebutnya Ustaz uh, Tadi kita sempat terpotong azan subuh ya Tentang transformasi diri Tentang perubahan diri menuju yang lebih baik Dan lebih baik lagi Nah apa saja yang harus kita perhatikan Agar kita bisa berubah hari ini lebih baik dari kemarin Dan begitu seterusnya Agar rambu-rambu itu tidak terlanggar oleh kita Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Robi Alamin, Allah Masya Allah Salim Aba Barik Alazanabil Karim Waalaalaiwasabi Ajumainama Bakdur Alhamdulillah. Jadi memang kesalahan patlah kerap terjadi manakala kita mengharapkan perubahan pada orang lain, hmm. mengharapkan perubahan pada orang lain kita akan kecewa maka justru kitalah pelaku dari perubahan itu maka oleh karenanya perubahan merupakan satu kemestian merupakan satu keharusan yang pertama perubahan merupakan tanda kehidupan alamat al-hayah hidup tanpa perubahan sama dengan mati yang kedua perubahan merupakan watak dari alam ini kalau kita cermati setiap manusia Benda terkena hukum perubahan Tanpa disadari Gigi tanpa disadari kena hukum perubahan Udah mulai banyak jindelanya Rambut Kena hukum perubahan Ada ungkapan apabila Uban di kepala sudah mulai bertabur Pandangan mulai kabur, pipi mulai kendur Makanannya cuma jubur, maka siap-siap masuk Jadi terkena hukum perubahan Maka oleh karena itu Bagaimana transformasi terbentuk dalam diri kita, yang pertama tekad yang kuat Tekad yang kuat, ingin menjadi orang baik harus datang dari dalam tanpa hmm. itu sulit orang mau bilang apa, kalau kita gak berubah gak bisa, yeah. maka kesadaran apalagi kita udah sadar wah ini udah waktunya asar, maghribnya udah tua nih udah bawa-bawa kuburan, bawa tanah bawa Kudu, tanah, bawa tanah. Hmm. jadi ini udah harus menyadari bahwa udah bawa kesana nih, maka oleh karena itu kapan lagi kalau gak mau berubah kemudian juga tekad yang kuat untuk merubah nasib kita tidak boleh pasif, dia menunggu. Akibat kita pasif, kita akan termarginal. Tersingkir dalam pentas kehidupan. Yeah. Orang pinggiran, orang sudah kemana-mana. Kita mutak di situ kayak pontong. Gak gede-gede. <laughs> kemudian juga opportunity peluang menjadi hilang. Karena kita pasif, tidak proaktif. Maka ini penting bagi kita. Nah, kemudian kita juga tidak boleh meratapi nasib. Ya nasib, ya nasib, nasibku begini. Gak boleh. Ada kisah menarik seorang anak manusia dia tidak punya tangan dua-duanya bu tidak punya tangan kakinya pun tidak ada tetapi dia semangat bangkit Tidak putus asa Tidak meratapi nasib Namanya Benjamin Ten Bentuan mm -hmm. Dia tidak punya tangan punya kaki Bayangkan pemirsa Seorang yang tidak punya tangan punya kaki Tapi dia bangkit Dia bisa menghajikan keluarganya Dia bisa melukis lewat mulutnya Ketika saya sampaikan ini Di salah satu stasiun radio Tiba-tiba telepon -tiba masuk Pak Ustadz saya merasakan hal yang sama dengan orang ini hmm. saya buta tapi saya bahagia hmm. saya senang dengan karunia Allah ini Allah mudahin apa yang saya minta hmm. kemudian kalau saya nggak buta mungkin tidak seperti ini hmm. jadi luar biasa ada seorang yang tidak melihat ada seorang yang tangannya buntung dua-duanya dan kakinya tetapi penuh semangat ini kan ada orang yang normal Kemudian ditulis di tembok kenapa aku dilahirkan hmm yang ujung-ujungnya bunuh diri. Padahal ada orang yang tadi yang tidak punya tangan, bahkan dia buta, ya semangat menatap masa depan. Dan dia terima bahwa inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Huwadbar. Itu apakah menandakan bahwa terkadang kita itu kurang bersyukur ya atas kondisi yang saat ini kita miliki? Ya, jadi disinilah kita kadang-kadang tadi kurang bersyukur. Kalau ibu mungkin karena mungkin hidungnya kurang mancung tiap hari dipencet, air mancung agak pesek iya kan gitu. Kemudian juga akhirnya operasi plastik Ini kan bikin repot Mau ke kompor takut lumer <SILENCIO> Mau ke jalan nanti ada matahari takut lumer Tapi kalau ini merupakan satu pemberian Allah Orsinil ke kompor hayu kemana juga oke okay. Ya itu jadi pemberian Allah sudah seperti ini Mungkin kayak seorang binamin ten bensuan tadi Tangan buntung kaki buntung dia bangkit dia bisa melukis lewat mulutnya kita aja lewat tangan, tak bisa, apalagi lewat mulut. Masya Allah. Baik. Contoh Benjamin ini menariknya. Yeah. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita ingin mengundang pemirsa sekali lagi untuk bisa berdialog bersama kami. Silakan pemirsa, bagi anda yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita pada pagi hari ini, menghubungi kami di 5743476 bagi anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 0215743478 bagi anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Tema kita pada pagi hari tentang perubahan di sendiri untuk menuju yang lebih baik baik bisa dilanjutkan tadi ada yang pertama transformasi itu adalah tekad yang kuat dari diri kita sendiri mm. kalau menghapkan orang lain atau saat cenderung akan kecewa hasilnya yeah. gitu ya mm. yang kedua tadi digambarkan seperti contoh Benjamin gitu mm. atau mungkin orang lain ada mengenal contoh uh, ahli gitu ya yeah. ahli dari Korea yang hanya tangannya dua jarinya gitu kanan dan kiri tapi menjadi pianis terkenal gitu ya, yang sempat manggung di di Jakarta beberapa yeah. waktu yang lalu Silakan mungkin yang berikutnya set ya yeah. apa lagi tapi sebelum disampaikan saat ada penelpon yang sudah tergabung bersama kita ya Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan Bapak siapa dari mana Bapak Pak Haji Yori di Tebet Pak Haji Yori dari Tebet Silakan Pak Haji Yori ya jadi kalau menurut saya perubahan diri hanya bisa dilakukan itu apabila pandangan hidup bangsa ini itu diakomodir dipraktekan pandangan hmm. hidup bangsa yang paling utama adalah Tauhid atau monoteisme atau ketuhanan yang Maha Esa itu yang paling sakti. Yeah. Jadi yang harus di, di, dirayakan 1 Juni itu adalah uh, uh, deklarasi terhadap uh, bangsa ini terhadap ketuhanan yang Maha Esa itu Baik. Jadi bukan yang lain-lainnya, ketuhanan yang Maha Esa itu atau tauhid atau monoteisme itu di pandangan ulama-ulama itu adalah mengikuti kitab suci dan ajaran Nabi Baik. Apakah ada nah, pertanyaannya jadi, Pak Yori? Ya, jadi yang maksud saya ini, perubahan diri ini kalau pemahaman terhadap pandangan hidup bangsa atau ideologi negara ini okay. salah, ya kacau balau akhirnya. Baik. Ya, jadi, ter tergantung pemahaman dari pemimpin okay, atau wakil wakil rakyat. Ya, terima kasih Pak Haji Yori dari Tebet. Ini merupakan salah satu pemerintah setia kita nih. Baik, silahkan di belakang Pak Haji Yori. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan nama saya Rika Sukandi uhum. dari Majelis Ta'lim Babul Iman dan dokter Saharjo Bang subur, okay, yang subur. Oke, silakan Bu Atika. Yang saya tanyakan bagaimana caranya bertobat <tuk> untuk menjadi orang yang baik? Oke. Okay. Terima, Terima kasih Bu Atika. Baik, kita tersambung lagi. silahkan penonton berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majdi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat semangat-semangat tiap semangat, hari. Amin. Hari, Harus bersemangat terus ya. Di <tuk> koma ke Ketempatan, ya. Kita. Mohon maaf dengan bapak siapa biar yang lain tahu dengan bapak siapa dan dari mana. Saya Haji Amar. Haji Amar. <laughs> <laughs> Silakan Haji Amar kembali. Uh, seperti telah di sebagai kita umat seperti telah di uh, wahyukan Allah dalam Al-Quran. Inallah ayubaihu. Maaf biko min. Ayubaihu maaf Betul. Jelas itu sebagai dasar. Apabila tidak kita merubah diri kita dengan harap Allah merubah kita jadi kita mesti berikhtiar sadar untuk merubah e, hmm. setiap langkah untuk kepada kebaikan ya. karena orang ke saat ini gampang tuh merubah dirinya untuk kepada seburga padahal hmm. e, yang diutamakan ke istiqomah dan kebaikan setiap saat Baik. Nah, itu saya pakai dasar utamanya. jadi kita setiap saat harus berikhtiar sama pada diri masing-masing untuk Baik ya Pak ya, ya Terima kasih Pak Haji Ammar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz Ada tiga pertanyaan yang sudah bersama kita Yang pertama dari Pak Haji Yuri dari Tebet Kata beliau Inti utama dari sebuah perubahan diri itu Berpangkal dari Tauhid gitu ya. Mm. Nah kira-kira Kalau Tauhid ini dijalankan Kata beliau tidak akan bisa orang itu berubah Betulkah pendapat beliau ini? Silahkan ya. Maka bagian dari mentransumasi diri adalah Kita juga uh, menjaga iman kita Dari kemusrikan A'uudzu billahi minasyaitonir rojiim allaziina aamanu wa lam yalbisuu imaanan bizulm. Ulaaika lahumul muhtadun. Ketika ayat ini turun, para sahabat bertanya, Agak kesulitan memahami ayat ini. Ayyuna laizman nafsah? Ya Rasul, siapa di antara kami yang tidak menzolimi diri? Rasa-rasanya semua kami pernah ya Rasulullah. Bukan itu yang dimaksud ayat ini. Yang dimaksud ayat ini adalah iman bersih dari kemusyrikan. Innas syirka lazulmun 'adzim. Kalau ngaku beriman masih percaya uh, apa ramalan-ramalan itu berarti bukan bukan imannya bukan murni Mas ya inilah Bu harus kita bersih-bersihin <laughs> ya kan pakai susuk dan keler lagi susah <laughs> yang suka rek-rek yang ada di TV itu jangan ikut lagi kan? ya, ya baik lanjutkan saat apalagi kira-kira uh, uh, untuk menjaga agak pangkal ya apa namanya perubahan kita berubah dengan hanya apa namanya pangkal keimanan itu mah harus dipegang teguh apakah ada yang lain ya kayak di mana kita, kita perteguh, kemudian kualitas keilmuan kita harus bertambah, sakopah islamnya terus bertambah, termasuk juga wawasan kekinian. Kemudian juga kiprah-kiprah nyata harus kita lakukan. Bangsa ini hari ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya dia mampu berbicara, tetapi dia juga memang membuktikan dalam kehidupan. Jadi kita membutuhkan pemimpin seperti itu. Baik. Ya. Pak Hajirin mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Atika tadi ya. Kata beliau, "Bagaimanakah cara bertobat agar kita bisa memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik lagi?" Ya. Penyakit masyarakat ini kan masih kadarkum tahu gadarku, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat Sadar sebentar, kumatnya kelewat Lagi sadar, mah dateng, Wais Talim Sholat-sholat, lagi mood oleh oh, yang gak gemut, yang gak sadar, mah, tahu kumatnya itu jadi maka taubat merupakan satu kemestian sebab ini kata Nabi kulubani Adam khoton wahar khotoin atauwabun jadi taubat merupakan satu keharusan maka salah satu syaratnya adalah dia tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan dilarang tadi Allah bisuru ya, kemudian mafal wahumyalamun maka ada kisah menarik ada ketika dalam salat jenazah itu, ketika pembawa acara mengatakan apakah mayat ini ahlul khair hmm. seluruh oh, jamaah. Dia kan ya? Diam, ini, ini oh, menarik dia, nih Pak, diam. Dia, dia. dia. hmm. Nggak ada yang berani pemirsa menyatakan khair mayat yang baik. Diulang lagi khair, diam semuanya. Tiba-tiba, ya udah daripada kelamaan, haya khair-khair supaya dikuburin cepat gitu kan. <laughs> Kemudian sesuai itu dihadang. Kenapa ente berani bilang khair? Ini tahu gak orang matinya cek tolik Tahu cek tolik Nek botol matanya mendelik oh. Mati mabuk dibulang hoir nah. hmm. Maka oleh karena itu yang kita takutkan adalah Kalau kita tidak tobat Kita meninggal dunia Innahumai yati mujriman Barang siapa yang datang kepada Allah Yati meninggal dunia dia Mujriman dalam keadaan berdosa Tidak sempat minta ampun Tidak sempat tobat Fainalahu jahanam hmm. Itu yang kita takutkan Bukan berarti ah saya nanti matinya ketiban Quran. Quran kalau agak sulak, meyah tetap aja nanti. Ya. Jadi ini Taubat merupakan satu keharusan. Artinya keharusan yang tidak mengulangi lagi setelah. Itu. Bu Buatikhah mudah-mudahan juga terjawab pertanyaannya, walaupun singkat tapi mengenai ni. Kemudian pak Haji Amar tadi beliau berkomentar adalah tentang Inna Allah alaihi rau mabikumin hatay alaihi mabikamsusihin. Jadi ya. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, kalau diri dia itu tidak mau berubah. Iya. Kata beliau orang cenderung gampang untuk berubah tapi dari yang kebaikan menuju kepada ke arah yang buruk tetapi yeah. dari baik menuju yang lebih baik ini terkadang punya kendala. Silakan. Yeah. Kenapa tekad kita mesti kuat? Yang pertama hidup adalah sebuah kompetisi. Walikullu yachatun wa mu'allihā fastabikul khairat. Berlomba dalam kebaikan memasuki surganya Allah. Saingan begitu ketat, begitu banyak orang soleh dan soleha. Kemudian yang kedua, kenapa tekad mesti kuat? Karena perubahan tidak akan datang sini secara gratis. Take and for grand. Melainkan mesti direbut hari ini kenapa tekad mesti kuat karena Allah tidak akan merubah nasib kita tanpa kita sendiri mau merubahnya hmm. nah disinilah memang menjadi penting ikhtiar kita kalau kita sudah ikhtiar ya sudah kita pasrah hmm. nah, yang penting ikhtiar maksimal apa hasilnya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita kalau misalkan sub, ternyata sudah kita berikhtiar dengan uh, seoptimal mungkin, toh hasilnya tidak sebaik yang seperti yang kita inginkan, apakah kita tergolong ke dalam hadis tadi yang katakan bahwa kita jika tidak lebih baik dibanding hari ini kita termasuk orang yang rugi itu? Ya, yang terpenting Allah melihat ikhtiar usaha kita, upayanya, gitu ya. upaya. Hmm. Kita ingin jadi orang baik. Kita ingin menjadi sesuatu Kita ingin memeluk gunung apa daya tangan Tak kan gitu Jadi antara idealita dan realita Ini harus kita ukur Kalau enggak bisa stres Keinginan boleh saja Mau jadi apapun silahkan Setiap orang punya hak yang sama Tetapi harus diukur tadi Agar ini kira-kira kalau saya obsesi seperti ini Saya bisa enggak Ini juga harus diukur Mampu tidak Inilah yang terjadi hari ini Banyak caleg-caleg yang gagal pada stres Tidak mengukur Orang yang dikenal dia cuma dipilih sama keluarganya doang Jadi caleg <tuh> <laughs> Baik Pak Hajar juga mudah-mudahan Terjawab pertanyaannya Pemirsa Anda masih bisa uh, bergabung Dan berdialog bersama kami Di 574-3476 Bagi Anda yang berada di luar Jakarta dan sekitarnya Dan 021-574-3478 Bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta Baik Ustaz Sambil menantikan telepon yang masuk Ada satu hal yang lebih jauh yang ingin saya dalami Yaitu tentang tadi uh, Bagaimana kita memunculkan Tekad yang kuat itu Terkadang muncul sekali dua kali kali tapi ketiga kali ketiga gagal masih bisa bertahan yang keempat kali gagal lagi cenderung orang sudah mulai goyang nih gitu ya. Apakah nanti kita melakukan sesuatu ini yang kelima untuk berubah ternyata gagal lagi. Nah, itu gimana? Kalau ada perasaan pesimis terhadap uh, apa perubahan yang lebih baik itu. Ya, yang jelas kita tidak boleh pesimis. Kita harus optimis. La ta'asmiru ya, illa. Maka kita selalu melibatkan Allah dalam kehidupan. Wastainu bisabri washalah. Seperti apa perlibatan Allah itu seperti apa? Ketika kita menghadapi persoalan, kita mengadukan, kita berdoa, hmm. kita mendekatkan diri pada Allah. Ya. Maka satu hal yang terjadi di masyarakat adalah ketika mereka ada persoalan baru butuh Allah. Weza masal insan dulu udah analijam dikata okay. Al Qur'an. Ketika manusia menghadapi persoalan baru menyuruh kami. Kemudian ketika senang lupa ya? maka satnan hudur ketika senang lupa. Jadi kita gampang tebak. Nih ibu ini rajin salat malam. Ya jelas aja lagi berurusan, oh, lagi lagi utang mulu. <laughs> salat malam, Baik. duha, puasa, baca Quran karena lagi ada problem. Ya. Tapi tidak ada problem, tidak ada persoalan. Lupa ya. ya? lupa lagi. Nah, sikap-sikap seperti ini, tidak ada persoalan, ada persoalan, salat duha sebelum berangkat, okay. aja ke kantor, kita harus lakukan. Ya mulai kalau kita sempat tadi kita lakukan sehingga dengan seperti itu kita dekat kepada Allah setelah kita ikhyaar kita pasrah baik Dan itulah yang terbaik lagi saat perbincangan yang menarik ini masih kita akan lanjutkan namun kita harus jeda sesaat pemirsa dimanapun anda berada kami masih akan melanjutkan pembicaraan tentang perubahan diri ini anda tetaplah dulu di tempat anda kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini Si pertama hikmah pagi televisi Republik Indonesia. Pagi ini kita masih berbincang tentang perubahan diri bersama Ustadz Haji Aslih Ridoanema. Dan kami sampaikan salam bagi anda yang baru bergabung bersama kami. Dan kami masih menantikan telepon anda di lima dan nol dua telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Ya, silahkan Bapak. Dengan siapa? Dari mana? Dari Heru, di Pak Heru dari Banjarmasin? Ya, Pak. Silahkan Pak Heru. Uh Gini, Pak. Kalau -huh, saya ada persoalan, ya. Silahkan. Gini. Uh Dulu kan ada kejadian. Waktu tahun masih sudah lama, -huh. Pak. Uh saya -huh. jadi uh cawongi -huh. 2002. Uh Oke. -huh. Dulu saya ada di posisi di Surian saya. Oh, uh -huh. terus kebetulan saya ada mengawasi yeah. proses. Iya. Nah, tiba-tiba saya dapat masalah ini, kak. Kebetulan saya awal di saya itu, ada dapat dengan dengan seorang penghuni. Okay. Jadi kebetulan politisi itu masanya apa? Uh, <keng> pertanyaannya mungkin Pak, biar dipersingkat Pak Heru? Iya. sudah dia pada di, akibat PNP Terus, Di depan di depan, di depan itu Di yeah. depan depan itu dia bilang Apa dia tidak akan terkata Di depan depan itu dia bilang Di depan di, di depan itu dia bilang Pak Heru, agak agak dipersingkat di, di di, di, -e... Saya dengan uh, teman-temannya Untuk mengajakkan keadaan Tapi, uh -huh. meskipun saya disuruh apa lah kalau kembali calon di apa di di kerja baik oke terima kasih pak Heru dari Banjarmasin silahkan pendengar berikutnya assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar pak Alhamdulillah sehat, bagaimana sehat anda? Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Arief dari Jakarta ya Pak? Hei, minta lah kan, Pak Anto Oh subhanallah, Pak Anto dari Ciputat Pak Anto mohon maaf, silahkan Pak Anto langsung saja ke Ustaz Anto Bila, Begini Pak Ustaz, nah, perubahan diri itu apa? Berbentukan bisik gajah material gitu Pak hmm. yeah, Karena yang batin bagaimana? Misalnya kita pemarah Tetap pemarah apa bagaimana Sholat kita tadi Allah itu apa tidak Kita bisa memaafkan orang apa tidak Itu Baik. kan perlu perubahan Betul. Kita kan tahu dulu diri kita gitu Apakah kita orang pemarah Apa cepat tertinggung Sholat hmm. kita bagaimana Nah itu yang bagaimana yang, yang, yang batin dan pautan nah, Tadi yang Saya beri kesempatan kepada Ibu yang sedih. Oke, okay. tolong sebutkan namanya, Bu, dan dari mana? silakan. Saya Ibu Inayati dari hmm. Majlis Talim Mabul Iman Menteng Atas. Silakan Bu Inayati. Pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, begini. Apakah uh, lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia? Oke. Okay. Oke okay, itu saja Bu, terima kasih banyak uh, Ustaz yang pertama Tahiru dan Jabat dari Banjarmasin. Kita terus terang menerimanya terpotong-potong nih Karena suara beliau tidak terlalu jelas Mungkin karena menggunakan handphone nih ya uh, Yang saya tangkap adalah pada tahun 2002 Beliau pernah tugas di Irian Jaya Bertanggit uh, dengan uh, Seorang polisi gitu ya Nah kemudian uh, Timbullah kekacauan keadaan pada saat itu Yang mana polisi itu Katanya meminta beliau untuk melakukan sesuatu Itu yang saya tangkap tadi ya sebelum akhirnya hanya terputus Apakah Oster bisa menangkap yang lain mungkin diberikan komentar nih seperti apa untuk Pak Heru di Banjarmasin ini silahkan tapi yeah, jadi persoalan ya. apa yang dihadapi oleh Pak itu kita tidak kita tidak jelas tadi menangkapnya ya yeah, karena berhubung tidak jelas nanti kita tunggu lagi <laughs> kita kita tunggu lagi lah ya. yeah. karena tadi terlalu panjang dan suaranya terputus-putus ketika yeah. masuk ke studio baik kita beralih kepada Pak Anto dari Ciputan kata beliau perubahan itu apakah hanya tertuju kepada hal yang fisik saja artinya diri kita dari yang kecil menjadi besar rambut kita dari hitam menjadi putih kita jadi dari rapat berlubang-lubang Apakah memang perubahan dari yang fisik batin pemarah menjadi tidak marah menjadi pemaaf dan lain sebagainya Nah bagaimana nih perubahan antara yang fisik dan yang batin ini ya setelah fisik tadi kemudian ada tadi e, peningkatan kedalam yaitu iman kita hmm. kemudian termasuk ilmu kita termasuk amal kita termasuk juga tadi sholat ini juga bagian dari pembinaan hmm. nah seringkali sholat ketika ada Persoalan, ada maunya Baru sholat, nah, ini juga harus kita Perbaiki, kemudian walkaziminal Mampu menahan amarah Ini bukan persoalan Gampang, karena memang Kita dalam situasi sekarang ini juga Gampang, mudah, marah ya. Maka ternyata ini juga bagian Dari muhsinin Yaitu mampu menahan amarah Dan yang paling berat, memberikan maaf hmm. Apalagi di kita tidak ada maaf bagimu hmm. Ya ini betul bagian dari ini Ini belum selesai Pak kajian akan masih lanjut ya. Artinya tidak terpisahkan ya Antara fisik itu juga yang harus tumbuh Dan sisi batinnya juga harus diperbaiki gitu, ya. Ya. Baik, kemudian Ibu Inayati tadi Apakah lingkungan bisa merub, me, me, apa namanya, me, Memberikan dampak Atau mempengaruhi terhadap perubahan seseorang Jelas, ini kan yang digambarkan Rasulullah Seorang yang bergaul dengan Tukang minyak wangi Pasti tidak akan terkena harumnya Iya bu. Iya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang baik, kita lagi persoalan, katakan lagi drop di ya, mantepiniman kita. Mm. Ente gua jadi agak solar. Akhirnya sadar lagi tadi. Yeah. Tapi kalau kita bergaul dengan teman tidak baik, pusing-pusing. Nih aja nih, pil anjing, anjing aja lagi meler, apalagi orang. <laughs> Karena bergaulnya dengan tidak baik. Mm. Nah uh, Ustadz kalau kita kaitkan dengan yang kekinian gitu ya Tentang kita sering melihatnya tentang perubahan gaya hidup nih Khususnya yang di kota-kota besar kita lihat Atau mungkin contoh-contoh yang di disinetron seperti itu Apakah itu tanda merupakan kita melakukan sebuah perubahan dalam diri kita Terkadang perubahan gaya hidup itu tidak selamanya positif Ustadz Iya Silahkan. Gaya hidup yang harus kita rubah Gaya hidup kadarkum tadi Kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat Gaya hidup yang tidak punya arah Tujuan kayak eh, kampret, tau kampret, malam buat siang siang buat malam, makanya kalau siang dia ngumpet dia malu, orang udah kemana dia situ aja, hmm. ini yang harus kita rubah yep. kita harus punya rencana ke depan inilah yang Allah perintahkan kepada kita Ya <tik> jadi kita harus punya rencana ke depan, secara tersirat secara implisit, ayat ini mengandung beberapa makna, yang pertama setiap kita harus membuat perencanaan yang matang, hmm. dan komitmen untuk melaksanakan perencanaan penyelesaian sebut secara maksimal yang kedua kita harus merencanakan amal-amal yang berkualitas yang bermutu mm -hmm. kemudian yang ketiga kita harus membuat rencana ke depan jauh ke depan tidak hanya membangun dunia sesaat wala fil ardi mustaqarun wama ta'un ilahin dunia paling banter kata orang betawi bilang itu saat setahun itu udah nyengisir bawa tanah itu mm -hmm. tapi kita juga harus membangun program jangka panjang yaitu kehidupan akhirat yang abadi yang selama-lamanya neprisam mm berbihan -hmm. negeri tetapi kehidupan dibalik keburu sana justru itulah kehidupan yang sangat dasar itu kalau jebolnya situ gintu belum apa-apanya tsunami di Aceh yang dasarnya dia heran Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana dasarnya kehidupan akhirat. Yuhsarunat, yaumal kiamati salah satas napin. Ketika manusia dikumpulkan, dia umul masar nanti terbagi tiga kelompok. Sinfumasatun, ada orang ketika dikumpulkan, dia umul masar, dia dengan berjalan kaki. Wasinfu ketika pada saat dikumpulkan, dia lewat kendaraan. Wasinfu ala wujuhim, ketika dikumpulkan, nanti kata Rasulullah, ada orang berjalan dengan wajahnya. Kila ya Rasulullah, Ya Rasul bagaimana mungkin Seorang berjalan dengan wajahnya Allah berkuasa menjalankan seorang dengan kakinya Allah berkuasa pula Menjalankan seorang dengan wajahnya Renungan buat kita pagi hari ini Para pemirsa Apakah kita pada saat dikumpulkan Di Umul Masar nanti Apakah kita termasuk orang yang berjalan kaki Atau dengan kendaraan Atau jangan-jangan lewat wajah Maka berapa lama kita menunggu Di Umul Masar itu Ya Jum'allah al-awalin wal-akhirin dijelaskan dalam sebuah hadis Allah akan mengumpulkan dari awal manusia sampai akhir zaman limiko tiyomi maklum pada hari yang dikenal kiaman hmm. arba inasyana peninggi menunggu dalam waktu 40 tahun oh, bayangkan menunggu 40 tahun luar biasa di dasarnya itu, hmm. maka oleh karena itu kita harus membuat perencanaan ke depan ya. baik, sudah tiga nih perencanaan yang matang, amal perencanaan amal yang harus bermutu, kemudian uh, tidak saja membangun sisi dunia tapi sisi akhirat pun tetap ya. harus kita perhatikan ya. sebelum uh, lebih lanjut kita membahas ini, saya mungkin berikan kesempatan nah ini dia, sudah ada yang Telefon yang ingin berdialog bersama kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi. Pak Abdul Qadir, apa kabar? Alhamdulillah, baik dan terawih Silakan, Pak Abdul Qadir, langsung A. dengan notetaskline. Terima kasih tadi. Mm. Apa dia, kita, yang meminta dia untuk Silakan, Pak Abdul Qadir. Mana pertanyaan saya mm -hmm. tentang iman Mandarin yang... ini? Saya ini menjadi RT Pak Ustaz Oh Alhamdulillah Pak RT <tuh -tuh> Baru mau tahu saya ini Jadi RT Oh gitu mau jadi RT Tapi saya ini kadang, -kadang berjanji He uh he -huh. Kalau seandainya saya jadi, jadi itu saya tidak tepati, apa nanti termasuk utang sama Allah itu apa-apa. Okay. Siapa sama Allah, Allah itu? Baik, Taudu Kadir. Itu saja sekian terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih calon PRT yang mudah-mudahan jadi PRT nanti. Silahkan pendapat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dari mana ini ibu? Dengan ibu Rani di Makassar Ibu Rani dari Makassar Assalamualaikum Pak Ustaz Silahkan bu Rani bu Ini Pak Ustaz Ini tidak ya, Pak saya mengenai pribadi saya Pak Ustaz Tidak saya bisa tidak Pak Ustaz Silahkan silahkan Atau agak-agak singkat Bu Iya ini saya Pak Ustaz juga lama nah, perubahan Dulu dengan saya Pak Ustaz uh -huh. Gimana terus kebahan saya Somi saya Pak Ustaz Pertama uh -huh. lama itu saya mencari masker uh -huh cuma anaknya hanya yang ini kok. Oke. Tapi saya tidak dapat. Saya tidak pernah tahu kapan dia pernah menyadarkan eh apa eh ambienatasian itu nyatakan dengan saya Ini masih ingin kalau tidak saya katakan. Baik. Tenangkan saya ini barong apa maksudnya ini gimana tahu pasti sebenarnya. Panas ayam okay, sama anak Oke baik Bu Rani. Satu bimana sepanjang waktu kita terus mendekati kami. Baik Bu Rani, kami sudah menangkap maksud pertanyaan ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami jauh sekali dari Makassar. Satu kesempatan lagi pada yang studio yang internet. Oke okay, silahkan tolong berdiri tolong sebutkan nama dan dari mana. Nama saya Hardiansah dari Masjid Taklim Babul Iman. Pertanyaan saya saat langkah apa yang harus kita perbuat langkah apa yang harus kita kerjakan agar kita mampu menjadi aktor pengusung perubahan, agar kita mampu menjadi pembawa perubahan dalam diri kita masyarakat, keluarga, dan juga bagi bangsa ini, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Mas Hardiansyah. Ada tiga pertanyaan, waktu kita hanya tinggal lima menit lagi, Ustaz agak singkat sedikit. Yang pertama Pak Abdul Qadir, tentang berjanji apakah ketika tidak ditepati janji beliau ketika terpilih jadi ART, apakah itu hutang sama Allah? Itu yang pertama. Yang kedua Burani dari Makassar, katanya seorang beliau tidak memberikan nafkah mungkin lahiriah kali ya, nafkah uang kepada beliau sebagai istrinya, tapi lebih kepada anaknya saja. Kemudian Mas Hardiansah tadi tentang langkah apa yang kita buat untuk menjadi aktor perubahan, agents of change ya, bahasa lainnya. Oke, okay, ya. silakan Ustaz. Ya, saya pikir kedua juga mau jadi RT gue jahatnya juga. <laughs> Sudahnya caleg kan ya? Sudahnya caleg juga sih, Maka kita membutuhkan pemimpin otentik. Tidak hanya dia dekat kaum duafa, kaum pemulung, ketika dia mau naik, tapi dia otentik. Memang dia akrab dengan komunitas itu. Mm. Itu yang kita butuhkan. Dia jujur, yeah. dia soleh. Bukan hanya ketika dia mau muncul dia kemas, yang gak pernah ke masjid ke masjid. Nah inilah yang harus kita rubah. Mm. Kita umat ini butuhkan pemimpin yang otentik. Dia memang soleh, dia memang akrab dengan komunitas itu. Yeah. Dia memang baik. gitu Kemudian yang kedua itu kalau janjinya tidak dia tepati dia berdosa hmm. kan seringkali kau yang berjanji kau yang mengakhir ya gitu <laughs> kemudian <laughs> yang kedua tadi tuh ya tenang suami yang tidak memberikan nafkah kepada beliau sebagai istri tapi lebih kepada anak-anak saja gitu ya artinya gini setiap uh, tadi ya pemimpin ini kan kulo kumroin wa kulo kumasun anroayati jadi seorang suami juga lah merupakan pemimpin tadi jadi juga harus tadi ada Mas tanggung jawab tanggung jawab dia adalah memberikan nafkah nah ini tinggal persoalan ya, tinggal dimusaurahkan, kadang-kadang kan ada suami yang memang mungkin untuk sementara ini dia tidak bekerja istri yang bekerja ya tinggal disinergikan sajalah hmm. gitu tetapi tetap sebagai seorang pemimpin dia punya tanggung jawab apalagi memberikan nafkah itu ya? iya hmm, oke okay. kemudian langkah-langkah untuk perubahan tadi ya jadi aktor ya. perubahan Iya. Ya. Hmm. ya? tadi langkah yang pertama adalah tekad yang kuat untuk merubah tadi hmm. kemudian uh, taubat tanah suha hmm. kemudian juga meningkatkan kualitas iman, hmm. kualitas ilmu, dan kualitas amal Oke. Okay. Kemudian juga mengaktualisasi diri dengan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Hmm. Gitu. Karena kalau tidak melakukan keempat hal itu, tidak mungkin perubahan itu akan terwujud ya? ya. Nah, Ada juga pernyataan lain, kalau kita ambil dari salah seorang tokoh kita, perubahan itu harus dimulai ya. dari diri sendiri, dimulai saat ini, dan melakukanlah dari hal yang terkecil. Kan? Saya ingin minta tanggapan dari sisi itu. Ya betul, hmm. dimulai dari diri sendiri, sekarang juga dimulai dari yang terkecil. Itu betul. Hmm. Ya. betul. Kita harus harus seperti itu, ya. Nah, Ustaz di uh, penghujung di pembincangan kita ini, saat apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba, sebagai seorang yang beriman, gitu ya, agar perubahan diri itu kita bisa jaga nih, tidak, tidak ya zitwah yang kufur katanya gitu. Walaupun kadar iman kita begitu, tapi memang perubahan tuh ke arah yang lebih baik tuh bisa nggak tadi secara transform itu kita, pergi, walaupun begini tapi selalu naik ke atas gitu. Bagaimana cara kita menjaganya? Cara menjaganya menuntut ilmu. Hmm. Maka kata Nabi. An salaka tariqon yaltamisu fi ilman barang siapa yang mencari menuntut ilmu dia sahala Allahu lahu bi tariqoril jannah maka Allah mudahkan dia jalan ke surga jadi untuk kita berubah menjadi baik konsepnya ilmu berilmu punya wawasan mana mungkin bisa memperbaiki diri enggak punya ilmu baik. kemudian membangun komunitas yang baik oke okay. ya. berdoa dan membangun komunitas ya. ya baik Ustaz sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara ya. kita mungkin uh, tutup biar memberi mengundang keberkahan Allah turun ke tempat ini kita berdoa sama-sama mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan yang menyaksikan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala silakan Bapak Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Allahumma salli wa salli wa barik ala hazan nabil karim wa ala al rasul bi ajmain Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alah yaumin wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qodiyal hajat ya allah ya rahman ya rahim Ampuni dosa-dosa kami Ampuni dosa ayah dan ibu kami yang telah membesarkan kami ya Allah. Bagi kami yang sudah tidak punya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, aku mohon pada pagi hari ini ya Allah lapangkan kubur ayah dan ibu kami. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Alaihi Dhuub yang Maha Berdiri Sendiri, berrohmatikan nas kami dengan rahmatMu, Ya Allah kami mohon pertolongan. Aslih lana sa'nikulih, bantullah kami ya Allah dalam setiap kami menghadapi persoalan, Bantulah kami dalam setiap kami menghadapi problem. Ya Allah, walatakilna ila nafsitorfatain, jangan kau tinggalkan kami, Ya Allah, walaupun sekejap mata. Tidak sanggup kami menjalani hidup tanpa bantuan, tanpa pertolongan, tanpa perlindunganMu, Ya Allah. Robbanaati nafid dunya hasanah, wafil hirothi hasanah wakinazabanar, walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sekali perbincangan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini semua bermanfaat bagi kita. Dan uh, satu hal, saat di terakhir ini sebagai sebuah kesimpulan, apa saja yang harus kita perhatikan agar kita bisa merubah diri kita kepada yang lebih baik ini, silakan. Ya, yang paling penting, pokoknya adalah tekad yang kuat. Apakah kita dikasih kesempatan hidup ini kita biarkan ya. Nah tentunya kita harus betul memanfaatkan yang Allah berikan Karena kita tidak ya. pernah tahu kapan Allah panggil kita Tekad yang kuat itu pun ya. ya so, Terima kasih banyak sudah berbincang banyak kepada kita semua Dan sharing kepada pemirsa tentang bagaimana itu perubahan diri Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjutkan perbincangan yang menarik ini Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Babul Iman dari Saharjo, Jakarta Selatan Terima kasih juga telah berkenan hadir pada pagi hari ini Dan pemisah dimanapun Anda berada Tidak lupa juga kami berterima kasih atas kebersamaan anda, mudah-mudahan perubahan diri yang kita canangkan dengan mulai dari tekad yang kuat dan berikut-berikutnya kita bisa merubah dan menjadi agen perubahan di muka bumi ini kepada yang sesuatu yang lebih baik lagi terima kasih atas kebersamaan anda, saya Rahma Jasmuri undur diri dari hadapan anda Bismillahirrahmanirrahim wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh